Ya ayuhaladzina amalut taqullaha wa kulu kawlan sadeedah Yuslih lakum aamalakum Wa yagfir lakum zhunubakum Waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzaan azimah Ama ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharal amuri muhdathatuham Wa kulla bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finar Hadirin sekalian Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Pendengar Radio Roja Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita bersamaan dengan setiap hembusan nafas kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan aset yang paling berharga, anugerah terindah, kunci kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah secara khusus karena berkat izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menggerakkan kaki kita untuk melangkah Kesalah satu rumah Allah ini Dalam rangka beribadah Dalam rangka bertakorub Kepadanya Mengerjakan sebuah ibadah Yang merupakan Jalan pintas kita Menuju surga Sebagaimana sabda Nabi SAW Bersabda Dalam hadith yang sahih Yang beratkan imam muslim Dengan sabdanya Yaltamisu fihi ilman Taha lallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama Maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga Oleh karena itu hadirin sekalian Setiap orang yang mengklaim dan mengaku ingin masuk surga Berharap menikmati kenikmatan surga Maka pengakuan tersebut harus ia buktikan dengan meniti jalan pintas menuju surga. Pada setiap orang yang berambisi mendapatkan sesuatu, maka ia akan berusaha mendapatkan hal tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan memilih jalan sepintas-pintasnya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memberikan tofi kepada kita sehingga kita dapat meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri talad ta dan kita. Rasulullah SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah, berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsummastawa ilas sama' fa sawwa hunnas samaawaati wa huwa bikulli syai'in Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian lalu ia berkahandak menuju dan menciptakan langit lalu ia ciptakan langit itu menjadi tujuh lapis anim. dan dia zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan beberapa pelajaran yang dimudahkan oleh Allah SWT kepada diri kita di antaranya kita jelaskan makna istawa dalam ayat ini Dan kita jelaskan bahwa istawa memiliki beberapa makna tergantung konteks dan kondisi yang ada Apabila istawa bertemu dengan huruf ala Maka artinya ala wartafa Tinggi dan naik ke atas bagaimana firman Allah Ar-Rahmanu 'ala Arsy Istawa Allah Subhanahu wa taala naik dan tinggi berada di atas arsy Yang kedua apabila istawa bertemu dengan ilah seperti ayat ini maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir maupun bahasa awan wallahu taala alam yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dan dirajihkan ala al-imam Rahman As-Sa'di Dan al-imam Muhammad bin Salat Uthamin Dan para ulama yang lain Artinya adalah Asada Atau bermaksud Al-Qasdu Bermaksud Jadi bermaksud Menciptakan langit Dan yang terakhir adalah Apabila istawa tidak bertemu Ilah dan tidak bertemu dengan Allah maka artinya kamulah sempurna sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 14 walamma balagha ashuddahum wastawa dan ketika Nabi Musa berada pada kematangan umurnya dan sekali lagi ia mencapai umur yang sempurna dan para sebagian ulama tafsir mengatakan kurang lebih 40 tahun. Intinya bahwa e, istawa ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang berikutnya yaitu pelajaran terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan yang telah lalu adalah sebuah kaidah Buah kaedah besar Bahawa ayat ini menjelaskan kepada kita Bahwa al-aslu fil asya ibaha Hukum asal segala sesuatu Yang non-ibadah Baik perbuatan atau benda Maka hukumnya diperbolehkan Dan suci sampai ada dalil yang mengharamkannya atau memfonis bahwa hal tersebut najis. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, huwala di khalaqulakum ma'afil ardi jamiah. Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Untuk kalian. Ketika Allah berfirman seperti hukum asalnya, boleh kita manfaatkan apa tidak? Boleh Sebagaimana ada seseorang mengatakan Aku membeli seluruh kebutuhan pokok ini untuk kalian Maka ketika ada seseorang mengatakan hal itu kepada kita, boleh kita ambil apa tidak? Boleh Boleh kita masukin kulkas apa tidak? Boleh boleh langsung kita tumis atau kita bakar apa tidak? Boleh. Kita sedekahkan? Boleh. Karena sekali lagi orang tersebut mengatakan aku beli seluruh kebutuhan pokok ini untuk kalian. Hukum asalnya diperbolehkan. Kecuali jika ada pernyataan berikutnya yang mengecualikan. Kan begitu hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Oleh karena itu keluar kaidah hukum asal segala sesuatu yang non-ibadah hukumnya halal dan suci Sampai ada dalil yang mengharamkan Sampai ada dalil yang mengharamkan Bisa dipahami hadis rahimahullah wa yakum Dan sebagaimana kita katakan Pada pertemuan yang telah lalu Hal-hal Yang sifatnya non-ibadah Adat Atau muamalah Atau segala sesuatu Maka bisa kita klasifikasikan menjadi tiga macam. Yang pertama, yang pertama hadis kerahimani wa iya dihalalkan oleh syariat dengan dalil khusus. Maka ini jelas-jelas dibolehkan, sebagaimana firman Allah wa ahaalallahu lbi'an dan Allah menghalalkan. Transaksi jual beli jelas Allah mengatakan hal ini maka transaksi jual beli diperbolehkan diperbolehkan atau misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging kambing berarti daging kambing jelas jelas diperbolehkan atau keledai liar berarti diperbolehkan yang liar ya bukan yang dirawat dan seterusnya. Kumurul wahasy Yang kedua, hadirin sekalian Rahimahillah Wa Ayyakum, yang diharamkan ada dalil yang berbicara tentang hal tersebut diharamkan, baik secara khusus menyebutkan benda atau kegiatan atau secara kaedah umum. Misalnya la doror waladirar tidak boleh merugikan baik diri sendiri maupun orang lain baik memulai atau membalas kan begitu. Jadi setiap kegiatan mu'amalah yang merugikan orang lain hukumnya haram atau setiap hal yang beracun haram dan seterusnya atau berbicara langsung ke benda khusus misalnya kurimat alai kumalmeita tunggadamu wallahul khinzir Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian Bangkai Darah dan daging babi Di awal-awal surat Al-Ma'idah Yang sudah kita jelaskan Jadi berarti daging babi Haram Dan yang ketiga tidak, tidak Dibolehkan secara khusus dan tidak diharamkan secara khusus Artinya tidak ada Nas yang menghalalkan Dan tidak ada nas atau dalil yang Mengharamkan Maka hukumnya apa? Boleh Kembali kepada hukum asal Inilah maksudnya Selama tidak ada dalil Maka kembali kepada hukum asalnya Diperbolehkan Diperbolehkan Contohnya misalnya Makan tahu gejrot Hukumnya apa? Ada dalil tidak? Yahya Allah dina amanu kulu tahu gejrot Wahai orang-orang beri yang makanlah tahu gejrot Tidak ada dan sebaliknya tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya Yuhan Naslatakulu tahu kejrot. Wahai manusia, jangan makan tahu kejrot. Tidak ada. Berarti kembali kepada hukum asal. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi untuk menghalalkan. Hal-hal yang non-ibadah. Dengan dua cara. Yang pertama memang ada dalil. Yang membolehkan hal tersebut. Atau tidak ada dalil sama sekali. Atau tidak ada dalil sama sekali. Karena Allah telah halalkan dengan ayat ini, wa ladi halakalakum maafil arti jamia. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Artinya untuk kalian manfaatkan, untuk kalian kembangkan, untuk kalian gunakan, untuk kalian konsumsi dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud adat. Mu'amalah atau non ibadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kaidahnya adalah setiap hal yang tujuan dasarnya dunia, imarotu dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman ar Aruhaeili. Jadi tujuan asalnya dunia, dasarnya dunia. Oleh karena itu biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh Muslim maupun non Muslim. Seperti jual beli, Muslim melakukan, non-Muslim melakukan apa tidak? Melakukan. Karena hukum asalnya untuk eksistensi seseorang di dunia, makan, dunia dan seterusnya. Bisa dipahami ada sekarahimanilah wa yaqum. Dan sekali lagi kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, ada dua tipe orang yang salah paham dalam masalah ini. Yang pertama adalah Mu'tazilah Yang mengatakan hukum asal segala sesuatu haram Sampai ada dalil yang membolehkan Dengan dalil bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah Dan kita tidak boleh mengkonsumsi Memanfaatkan sesuatu yang bukan hak milik kita dan ini adalah pendapat yang salah dan keliru. Dengan dalil ayat ini Allah telah membolehkan. Memang benar dunia ini atau bumi ini milik Allah. Namun Allah telah membolehkan. Huwala di khalakul kumafil ardi jamia. Allah telah membolehkan. Allah telah membolehkan. Dan pendapat muhtazila ini. Menyelisihi Ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah Terhadap faedah di atas Jadi al asru Fil asya Fil a'yan al ibaha Bisa dikatakan adalah Pendapat Yang berdalil Dengan ayat ini Dan ijma' para ulama Ijma' para Para ulama Jadi kembali kepada Al asru fil asya ibaha Terapkan di Kehidupan kita sehari-hari. Terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam masalah makanan, dalam masalah minuman misalnya. Itu terapkan. Misalnya ingin minum jus duren, cari dalilnya kalau tidak ada, al-aslu fil asya' tibaha, boleh minum jus duren. Atau kita ingin misalnya model baju yang berbeda dengan yang lain tetapi tidak menampakkan syuhrah Dan tidak tasyabuh makal aslu fil asya Ibaha hukum asalnya diperbolehkan Kita ingin pakai sepatu yang tidak ada talinya Hukum asalnya diperbolehkan kan begitu Jadi sekali lagi ini berkaitan yang non ibadah Kalau ada yang mengharamkan perbuatan kita Minta dalil yang mengharamkan Sekali lagi untuk menghalalkan Sesuatu yang non ibadah Dengan dua cara Yang pertama ada dalil yang memang membolehkan Dan yang kedua tidak ada dalil Sama sekali Jadi tanya mana dalil yang mengharamkan Mana dalil yang mengharamkan Misalnya hukum SMS tanya Dalil yang mengharamkan mana kan begitu Oh karena SMSnya pakai handphone teman Nah ini benar haram kan begitu. Tapi kalau SMS dengan pulsa sendiri diperbolehkan, kan begitu? Jamiyyah, Rahimahillah, waaiyaqum. Bisa dipahami? Jadi al-aslul fil ashya ibaha. Jadi ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Transaksi misalnya dengan pesawat telpon hukum asalnya diperbolehkan. Jadi banyak sekali hal Yang bisa kita Hukumi dengan Kaedah ini ya. Itu tipe yang pertama Tipe yang kedua Ada sebagian saudara-saudara kita Yang kita cintai karena Allah Mengerjakan Ritual ibadah Amal ibadah Yang tidak ada Contohnya dan petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya Pak, kenapa mengerjakan solat seperti ini? Pak, mengapa membaca sebuah surat dan dirutinkan dengan ada etika tertentu tanpa dalil? Dia mengatakan Al -aslu fil Asya Ibaha Ughum asal segala sesuatu boleh. Apakah Mas nggak baca surat Al Baqarah ayat 29? Wow, pakai dalil kan begitu? Kita katakan bahwa adapun ibadah maka kaidahnya berbeda kaidahnya adalah al-ashlu fil ibadah al-hadr al-man' hatta yadulla dalilun ala masyru'iyati hukum asal ibadah haram tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan atau dalam bahasa yang lain hukum asal ibadah kita ini harus menunggu dalil atau kif. Kenapa? Karena sekali lagi ulama mengatakan ibadah itu langsung dengan Allah, interaksi kita dengan Allah dan kita ketika berinteraksi dengan Allah harus menggunakan syariat Allah subhanahu wa taala. Jadi aturan dan tata cara Yang Allah inginkan Tidak boleh dengan cara yang lain Tidak dibebaskan Dan kita sudah jelaskan bahwa Dalam masalah ibadah Macamnya pun ada tiga Kalau kita lihat dari dalilnya Yang pertama Ibadah Ibadah yang Disyariatkan yang diperintahkan yang ada tuntunannya dan ini dengan mudah kita bisa sebutkan contohnya seperti salat duhur, salat asar dan lain sebagainya puasa di bulan Ramadan kutiba alaikumus siam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun salat lima waktu bunyal islam wala khonsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamil salati wa ita'i zakah Wahajil Baytul Wasi'ul Ramadhan. Jadi Islam dibangun di atas lima rukun, lima pondasi, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, salat lima waktu, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. hari seribu hari Muslim. Jadi itu ibadah yang disyariatkan. Jelas ada dalilnya. Sol Lukma roaithumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melatku salat. Kebutuhan ni mana sih kau ambillah dariku mana haji kalian dan lain sebagainya. Yang kedua ibadah yang diharamkan dengan dalil khusus. Contohnya apa? Contohnya ada beberapa contoh. Misalnya solat menghadap ke kubur lah tu solatilah kubur. Janganlah kalian solat menghadap kubur. Membaca Al-Quran ketika kita ruku atau sujud Al-Nuhitu <tuhilah>, an-aqra' Al-Quran Ra-ki'an au-sajida wahai umatku Aku dilarang oleh Allah SWT Membaca Al-Quran Dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud Dilarang, jelas Ibadah seperti ini tidak dibolehkan Jelas ada larangannya Bisa dipahami hadirnya sekalian? Dan yang ketiga tidak ada Dalil yang memerintahkan atau mensyariatkan Tidak ada yang melarang Maka ini kembali kepada kaidah kita Al-aslu fil ibadah Al-hadr Hukum asal segala sesuatu haram Eh Hukum asal segala ibadah haram Sampai ada dalil Kenapa? Karena Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan man ahdatha fi amrina minhu fa huwa Barang siapa yang mengada-adakan Sebuah amal ibadah dalam Islam yang tidak pernah kami syariatkan maka tertolak. Yang tidak pernah kami lakukan maka tertolak. Dan dalam hadis riwayat Muslim man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak kami syariat, yang tidak pernah kami syariatkan, maka amal ibadah tersebut tertolak, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Dan ini ijma para ulama, kaidah masalah ibadah ini disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh para tabiin. Tidak boleh mengadagadakan ibadah dengan niat baik saja, dengan Semangat 45 saja Dengan perasaan saja Karena ibadah harus menunggu Dalil, kalau tidak ada dalil Haram Makanya perkataan Al-Imam Syafi'i yang terkenal apa? Manistah sana faqada syarra' Atau syarra' Barang siapa yang beribadah Hanya bermodalkan Niat baik saja Maka amal ibadahnya tertolak Atau mohon maaf Maka ia telah melakukan Membuat syariat baru Fakadis syara atau syara Ia telah membuat syariat baru Bukan syariat Rasulullah SAW Dan yang menariknya Ini adalah ucapan siapa? Al-Imam As-Syafi'i Al-Imam As-Syafi'i Jadi yang pertama kali yang mengatakan Ibadah itu tidak boleh hanya bermodalkan Niat baik Itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab Bukan syaikh oleh Islam Nuh Temia, ini Imam Syafi'i dan yang menariknya perkataan ini dicantumkan oleh Al Imam Al Ghazali Kujatul Islam, tokoh yang diakui oleh para ulama Madzhab Syafi'i, ulama Syafi'i besar dalam kitab usul fikihnya yang bernama Al Mustasfa. Walaupun beliau terjatuh dalam kesalahan ketika menulis ihya alumudin, tapi buku usul fikih al mustasfa tidak ada yang meragukan kehebatannya. Bahkan inti sari al mustasfa disarikan dan ditambahkan Al-Imam ibn qudama sehingga lahirlah buku usul fikih yang berjudul rodu tunalvir, buku besar usul fikih juga. Nah dalam kitab usul fikih tersebut Al-Imam Ghazali mencantumkan perkataan Al-Imam Ash-Shafi'i Tidak boleh hanya dengan niat baik saja Harus pakai dalil Dan kita harus membedakan antara ibadah Dan adat muamalah atau non-ibadah Kalau ibadah hukum asalnya haram Sampai ada dalil Sedangkan yang non-ibadah Muamalah adat maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi sekali lagi, wa ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, untuk mengharamkan sebuah ibadah, ada dua cara. Yang pertama, benar-benar ada dalil yang melarangnya, seperti sholat menghadap kubur, membaca Al-Quran al ketika ruku atau sujud, dan cara yang kedua, tidak ada dalil sama sekali. Bisa dipahami apa tidak? Jadi sekali lagi, untuk menghalalkan sesuatu yang non-ibadah atau bab mu'amalat, bab adat, caranya dua. Ada dalil yang membolehkan atau tidak ada dalil sama sekali. Maka hukum asalnya boleh. Adapun untuk mengharamkan sebuah amal ibadah caranya dengan dua cara. Yang pertama ada dalil yang mengharamkan atau cara yang kedua tidak ada dalil sama sekali. Bisa dipahami ada sekali rahimanillaahi waaikum dan dua kaidah ini disepakati oleh para ulama. Dan sekali lagi perbedaan antara ibadah dan non ibadah adalah ibadah itu niat dasarnya untuk kehidupan akhirat. Niat dasarnya mencari surga Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan kita beribadah kita mendapatkan kesuksesan di dunia, kita mendapatkan fasilitas dunia. Karena Allah mengatakan misalnya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq ayat 2. Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang ia tidak duga Tapi hukum asalnya kita tidak boleh mencari uang ketika beribadah Kita tidak boleh mencari rumah ketika kita sholat Niat kan hanya untuk Allah dan kampung akhirat Adapun yang non-ibadah Niat dasarnya dunia Namun bisa bernilai pahala jika niat kita tepat sebagai fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Hukum asalnya makan dan minum non ibadah, tapi kalau kita niatkan sebagai sarana beribadah, saya makan agar saya kuat berjalan menuju masjid, saya tidur agar saya kuat bangun malam dan salat subuh maka mendapatkan pahala. Tapi hukum atau niat dasarnya, niat awalnya tidur, makan dan minum itu untuk dunia. Bisa dipahami ada ya? sekarahumillah wa ekom. Jadi jangan kita campur adukan. Masalah ibadah nunggu dalil. Jangan pakai hadis atau jangan pakai surat al-baqarah ayat 29. Kan begitu saja sekalian, Karena ibadah tidak bisa hanya diwujudkan hanya dengan niat baik saja Hanya dengan semangat saja Kalau hanya dengan niat baik dan semangat Karena ini kan sering ya Kok oh, mau sholat dilarang-larang sih Coba ingkari tuh yang bermaksiat Ingkari yang berzina Kenapa anda suk sukanya mengingkari orang yang berdikir sekali lagi kita katakan saat kita menasehati saudara kita ini bukti cinta kita kepada mereka dan yang kedua hadirin sekalian ibadah ibadah itu tidak hanya membutuhkan niat baik namun niat baik harus dilakukan dengan cara yang benar harus pakai dalil karena kalau yang penting niat saja maka orang yang sholat subuhnya 5 rakaat harus kita berikan penghargaan Niatnya baik, semangatnya bagus. Yang lain sholatnya dua rakaat, dia lima rakaat. Baik apa enggak? Baik. Ia ingin menambah bacaan surat Al-Fatihah. Ia ingin menambah rukuh kepada Allah. Ia ingin menambah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik apa tidak? Baik. Tapi sekali lagi ibadah tidak cukup dengan niat baik. Kan begitu Jemaah Syarhul Muslimanilah. Wa Aiyakum. Kalau misalnya ibadah yang penting semangat saja, yang penting pengorbanan saja, yang penting modal besar saja, maka orang yang berkurban dengan kuda nil misalnya atau badak bercula satu, maka harus kita berikan apresiasi dan penghargaan tinggi karena lebih mahal daripada kambing. Wah, lihat bayangkan, kurbannya pakai hewan langka, badak bercula satu, subhanallah. Kan begitu Niatnya baik Karena kan yang langka harganya pasti mahal Ya kan begitu kan ya Ini kan teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Setiap hal yang jarang pasti harganya mahal oh Niatnya baik, pengorbanannya besar, modalnya besar untuk berkorban Tidak kita katakan Niat baik itu gak bisa hanya dijadikan atau tidak bisa dijadikan modal satu-satunya untuk beribadah Kalau ni kalau ibadah hanya cepat-cepatan Maka orang yang sholat duhur jam 9 pagi Lebih baik daripada orang yang sholat duhur jam setengah 2 siang Kan begitu Atau orang yang sholat duhur jam setengah 1 siang Karena lebih cepat Jadi ibadah itu tidak mengenal lebih cepat lebih baik Namun mau diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tunduk akan aturan Allah. Kan begitu. Ada orang sholat zuhur jam 9 pagi. Rokaat pertama baca surat Al-Baqarah. Rokaat kedua baca surat Ali Imran. Sujudnya 5 menit. Durasi sholatnya 3 jam. Orang baru pada adhan dia sudah salam duluan. Sholatnya diterima apa tidak? Tidak diterima. Kalau modalnya cuma niat baik Harusnya diterima Bagus, semangat Yang lain belum pergi ke masjidnya sudah sholat Kan begitu Yang lain belum takbiratul ikhram dia sudah baca surat Ali Imran Kan bagus banget ini jamah sekalian Ada temannya lagi jamah sekalian Kalau yang tadi sholat jam 9 Rokat pertama baca surat Al-Baqarah Rokat kedua baca surat Ali Imran Temannya ini sholatnya jam 2 siang Rokat pertama baca Ulhu Rokat kedua baca kuliah Subhanallah Surat sejuta umat kan begitu Kalau yang tadi tiga jam Yang ini hanya lima menit saja Saya ingin bertanya Sholat yang kedua ini sah apa tidak? Sah Subhanallah Kalau sekali lagi ibadah yang penting niatnya Yang penting membaca al qurannya Yang penting Semangatnya harusnya yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Tapi ibadah tidak seperti itu, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Syekhul Islam Nurtaimi dalam kitabnya Ubudiyah mengatakan bahwa ibadah itu ketundukan akan peraturan Allah dengan rasa cinta dan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi ibadah itu nunggu dalil. Ibadah itu nunggu dalil. Terapkan Logika seperti ini kaidah ini untuk hal-hal Yang lain Kalau misalnya ada orang membaca Sebuah surat Al-Quran di malam Sebuah hari Dihususkan dan dikontinuekan Tanya dalilnya apa Kalau dia hanya berdalil Niatnya baik Maka kita katakan konsekuensi Dari kaidah ini kita harus Membolehkan orang yang sholat duhur Jam 9 pagi karena niatnya pun juga baik kan begitu jemaah sekalian rahimanillah wa jadi ibadah harus menunggu dalil kalau tidak ada haram adapun yang non ibadah sekali lagi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang yang dalil yang apa yang mengharamkan bisa dipahami hadirin sekalian rahimanillah wa dan perincian Tiga macam Ibadah dari sisi pendalilan Dan tiga macam Non-ibadah dari sisi pendalilan Saya syarikan dari penjelasan Al-Imam Muhammad bin Surya Uthamin Dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in an Nawawiyah. Jadi sekali lagi ibadah itu Ada yang diharamkan Atau disyariatkan Dengan dalil khusus Ada yang diharamkan dengan dalil Dan ada yang tidak ada dalil sama sekali dan begitu juga muamalat dan penjelasan atau kaidah yang berbicara tentang masalah ini sekali lagi intisari-intisarinya dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Salih al dalam syarah arbain Nawawiyah dengan beberapa contoh yang sesuai dengan kondisi kita dari saya pribadi wallahu taala alam bissawab pelajaran yang ketiga faedah tafsir yang ketiga apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah telah menciptakan seluruh hal yang ada di muka bumi ini untuk kita. Allah persiapkan bumi ini untuk kita Untuk kita manfaatkan Untuk kita kelola Untuk kita kembangkan Demi eksistensi kehidupan manusia Dan subhanallah Seluruhnya diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rancangan yang begitu sempurna Bagaimana jarak antara bumi dan matahari Bagaimana lapisan udara yang biasa dikenal dengan atmosfer Melindungi kita dari sinar matahari Sehingga suhu bumi benar-benar tepat dan cocok untuk kita Allah telah menyiapkan air untuk manusia Makanan untuk manusia lapisan udaranya, tanahnya yang begitu sempurna untuk kehidupan manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali hadirin sekalian di Manila wa iakum. Jadi semuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Jadi bumi diciptakan dengan segala macam perinciannya untuk manusia. Lihat bagaimana bumi bisa sesuai jaraknya dengan matahari. Ada misalnya gaya sentrifugal dan matahari ada gravitasi bumi eh, gravitasi gratif, gravitasi matahari akhirnya dua gaya itu bertemu membuat bumi itu tidak masuk ke matahari dan tidak keluar dari orbitnya jadi subhanallah intinya bahwa ini adalah nikmat Allah subhanahuwataala kepada kita yang harus kita pahami baik-baik oleh karena itu jamaah syarhimanilah wa yaqum para ulama seperti al imam muat minasalehuthaimin merasa terheran heran dengan sikap sebagian umat manusia kenapa karena Allah ciptakan bumi untuk melayani kita untuk kita gunakan kita manfaatkan dalam mereka bertakarup kepada Allah subhanahuwataala kok bisa bisanya ada sebagian manusia yang memilih menjadi pelayan di muka bumi ini. Menjadi pelayan dunia dan isinya. Kata beliau ini adalah hal yang aneh. Dunia dan isinya ini diciptakan untuk mendukung manusia. Untuk melayani manusia. Kenapa justru kebalik? Kita yang melayani dunia dengan cara... Dalam mengumpulkan Harta dan perhiasan dunia Jadi bukannya kita memanfaatkan Apa yang ada di bumi Justru kita yang diperbudak oleh Dunia Ini adalah Keheranan beliau Ketika membahas ayat yang mulia ini Dan ini perlu ditekankan Hadirin sekali wa Wa'iyakum Karena memang hal inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 15 abad yang lalu telah mewanti-wanti kita. Beliau mengatakan, "Wallahi lalfaqara aksya alaihum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan menipu kalian. Walakin aksya alaihum antub satu alaihumoh dunia." sama seperti tat alaman kana qablakum namun yang aku khawatirkan adalah kalian dikuasai oleh dunia dunia itu dilampangkan di hadapan kalian dan akhirnya kalian yang dikuasai oleh dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian memiliki dunia dan akhirnya diperbudak oleh dunia fatana fasuha akhirnya kalian berlomba-lomba ingin mendapatkan dunia Ingin mengeruk kekayaan bumi dan isinya. Dalam rangka bukan untuk bertakar kepada Allah. Kama tanafasuha, Sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Fatuh likukum kama ahlakathum. Akhirnya dunia menghancurkan kalian. Sebagaimana dunia menghancurkan umat sebelum kalian. Karena justru kita diperbudak dengan kekayaan bumi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadikan dunia sebagai prioritas dan target serta tujuan utama kita inilah yang diherankan oleh Al-Imam Muhammad bin salat selanjutnya kita jelaskan keheranan para ulama sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Muhammad bin salat terhadap sebagian orang yang bukannya Memanfaatkan Kehidupan dunianya Saat ia tinggal di bumi Allah ini Justru ia dimanfaatkan oleh Dunia Bukannya menjadikan kehidupan dunia Sebagai pelayannya Justru ia menjadi pelayan Dunia dan isinya Karena ini Adalah hal Yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang lebih tepat tidak diridai oleh Allah taala. Namun inilah bahayanya Perhiasan bumi kita di kehidupan dunia Oleh karena itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW Bukan kemiskinan Bukan minimnya Perhiasan dunia yang kita miliki Namun yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW Apabila Dunia ini dibentangkan dan memperbudak kita sehingga kita dihancurkan oleh kehidupan yang fana ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Shahih Bukhari, Wallahi lal fakra ahsyaalikum, demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin ahsyaalikum antub satoalikum dunia, namun yang aku khawatirkan jika dunia dibentangkan di hadapan kalian, fata nakama busyitat alaman kana koblakum, sebagaimana dibentangkan di hadapan orang-orang sebelum kalian, fata nafasuha, yang membuat kalian berlomba-lomba mengumpulkan permata-permata dunia, perhiasan-perhiasan dunia pada saat kalian tinggal di bumi Allah ini sebagaimana kamatana fasuha sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian fatuhlikukum kama ahlakat hum akhirnya dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian oleh karena itu hadirin rahimakumullah ayakum sekali lagi bumi Allah ini diciptakan untuk melayani kita dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu Wataala, bukan kita menjadi pelayan mereka, bukan kita menjadi pelayan kehidupan dunia pada saat kita tinggal di bumi Allah Subhanahu Wataala. Dan hati-hatilah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhiasan yang ada di dunia pada saat kita tinggal di bumi Allah Subhanahu Wataala tidak ada harganya dibanding kehidupan akhirat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Laqanatid dunya ta'bilu indallahi janaha ba'udah masaqaka kafiran minha syurbatama'in atau jika dunia senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun dengan seteguk air jadi kalau dunia Senilai salah satu sayap nyamuk Bukan dua sayap, hadirin sekalian Satu sayap nyamuk Kalau nilainya sama dengan satu sayap nyamuk Maka Allah tidak akan memberikan air Kepada orang-orang kafir Walaupun dengan seteguk Air saja Artinya ketika Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Mendapatkan kenikmatan dunia Sebagaimana orang-orang yang beriman ini menunjukkan dunia tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya bukan dunia. Namun akhirat. Oleh karena itu, hakim pernah ditanya, Apa makhluk Allah yang paling rendah dan hina? Jadi apa makhluk Allah yang paling rendah dan hina? Kata hakim, Ad-Dunia yang paling rendah dan hina adalah dunia. Kenapa? Id kana la ta'dil janaha ba'dha indallah. Karena dunia lebih rendah daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Oleh karena itu inilah makhluk Allah yang paling rendah kata Hakim. Lalu penanya menimpali, penanya melanjutkan Man azzama hadzal janah minhu dan barang siapa yang mengagungkan dunia yang lebih rendah daripada satu sayap nyamuk maka ia lebih hina daripada hal tersebut Bisa dipahami hadirin sekalian? Jadi Aku mengatakan yang paling rendah apa? Dunia karena tidak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk Tidak senilai Lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk Kata penanya tersebut Kalau begitu orang yang mengagungkan Salah satu sayap nyamuk tersebut Lebih rendah daripada hal tersebut Lebih rendah daripada dunia Karena mengagungkan sesuatu Yang tidak senilai dengan salah satu sayap nyamuk yang lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Dan Nabi saw bersabda hadis kerahiman dialah wa yakum. dalam hadis yang disahkan oleh al Syaikh Albani dalam Sahih Jami as Sagir. Inna Allah jāla ja mayyakhruju min bani Adam māthalanid dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang keluar dari anak Adam permisalan untuk dunia. Apa maksudnya? Yang keluar dari anak Adam apa? Maksud beliau atau maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kotoran manusia. Ketika nabi ketika manusia buang air kecil atau buang air besar. Jadi Allah menjadikan kotoran manusia permisalan untuk dunia. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan seperti Al Imam Daylami dan lain sebagainya, maksudnya dunia itu manis di awal-awal indah di mata sebagian orang namun apabila seseorang itu mengagungkan dunia memuliakan dunia yang dia anggap indah tersebut di penghujung hidupnya atau dia akan berakhir Membenci dunia sebagaimana Ia membenci kotorannya sendiri Ia tidak mau Melihat dunia sebagaimana Ia tidak mau melihat kotorannya sendiri Ia, me, ia merasakan Hinanya dunia Sebagai hinanya kotoran sendiri Jadi kata Nabi Sosam dari satu sisi Itu dunia seperti makanan Yang memukau sebagian orang Yang menarik perhatian orang Namun Akhir dari makanan tersebut adalah Kotoran manusia Yang tidak diinginkan oleh Orang yang membuang kotoran itu sendiri Kan begitu Jadi walaupun harga makanannya mahal Tapi kalau sudah jadi kotoran Akhir dari Makanan tersebut Itu disingkirkan dan tidak mau Diambil dan e, Didekati oleh Setiap kita Padahal itu keluar dari tubuh kita Kan gak ada yang bawa pulang kotorannya habis dari toilet, oh mau bawa pulang, ah sayang mau badir, gak ada jam sekalian kita tidak mau kita menghindar dari kotoran tersebut kata para ulama, itulah seperti dunia dielu-elukan oleh pengagungnya namun berakhir tragis nantinya pengagungnya akan menyesal mengapa selama ini saya mengagungkan dunia pengagungnya akan menjauhi karena ia baru sadar bahwa betapa hinanya dunia tersebut sebagaimana kotoran manusia. Jadi hadirin sekalian, Rahimahillah woiyakum. Ingatlah bahwa kehidupan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk melayani kita. Oleh karena itu janganlah konsep ini kita balik sehingga kita yang menjadi pelayan dunia, kita yang menjadi budak dunia, kita menjadi orang yang diatur oleh dunia dan dimanfaatkan oleh kehidupan dunia ketahuilah hadirin sekalian seluruh sumber daya alam seluruh kenipatan dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa jika diniatkan untuk selain Allah jika digunakan bukan untuk Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu taala alam bishawab faedah berikutnya faedah berikutnya Masjid dibawakan oleh Imam Muhammad bin Shalau Utsaimin. Setelah kita mengetahui bahwa ayat ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka konsekuensinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kita, bukan hanya sebatas berita, bukan hanya sebatas informasi, namun mengandung makna dan konsekuensi dan konsekuensinya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada agamanya, dengan kembali kepada Islam yang murni, dengan mengamalkan syariatnya, meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan perhiasan dunia dan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil naim lalu kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang selama ini kalian dapatkan dan kita masih ingat tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seteguk air jadi jangankan ratusan ribu hadirin sekalian setiap tegukan air yang kita nikmati di bumi Allah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iakum ingatlah firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabillasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku tersebut. Namun apabila kalian kufur tidak bersyukur, maka ingatlah azabku sangat amat pedih. Jadi ketika kita membaca ayat ini Ayat ini mengandung konsekuensi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan sedikit jemaah sekalian. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui kaidah al-ashlu fil ibaha, ini menunjukkan mayoritas yang ada di bumi halal. Yang haramnya beberapa saja. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kepada kita. Jadi tidak benar Islam itu dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Subhanallah. Kalau kita mau objektif menghitung, membandingkan, mengkomparasikan antara yang halal dan haram, maka tidak sebanding. Yang halal lebih banyak Berkali-kali lipat daripada yang haram. Ia ya apa tidak ada sekarahimani lawa yakum. Yang haram hanya sedikit. Apa bangkai, daging babi, anjing, yang, ber, ber, apa yang, yang bertaring, binatang buas yang beracun khamer darah dan beberapa hal yang haram sedangkan yang halal sangat amat banyak subhanallah Coba menu dimasakan padang aja ada berapa aja mas kalian subhanallah itu halal semua insyaallah menu dimasakan padang aja sudah banyak itu baru masakan padang, belum ditambah masakan sunda subhanallah itu halal semua gak sebanding, itu baru dua restoran kan begitu ada sekarang ni Jadi bagaimana mungkin dikit dikit haram, dikit dikit haram. Justru sebaliknya, yang karam hanya beberapa. Oleh karena itu ada kaidah tersebut. Jadi konsekuensi kaidah al aslul fil ashya ibahah, hukum asalnya segala satu itu boleh. Itu artinya dalam bahasa yang lain, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Kan begitu. Transaksi yang diharamkan hanya sedikit, hanya riba, menipu menjual barang yang tidak jelas. Namun betapa banyak transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Dan yang haram pun atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah larang bukan karena iseng-iseng belaka. Bukan karena ingin memberatkan manusia, namun karena ada efek negatif yang ada di balik hal-hal tersebut. Jadi Allah haramkan pun juga untuk kebaikan kita. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu apa kata Allah? Wa yuhilulakum taibat wa yuhari mukaleemul kubait. Nabi SAW menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Artinya sesuatu yang haram pasti ada efek negatifnya dan sebaliknya sesuatu yang halal hukum asalnya bermanfaat bagi manusia karena Allah yang menjelaskan Nabi menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk dan ini sudah sempat kita bahas jadi hadirin sekalian ini adalah nikmat Allah subhanahu wataala yang wajib untuk kita syukuri kalau ada seseorang yang memberikan kita 5 juta rupiah, pasti kita akan mengucapkan syukron kathiron, jazakumullah kairon. Apa yang bisa anda bantu? Anda siap ditelefon kapan saja. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghamparkan bumi ini untuk kita? Kan begitu jah Mas Can Rahimahillah waaiyakum. Coba kalau setiap rumah ada sewanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, setiap bulan ditarikan oleh para malaikat. Subhanallah. Kan begitu. Rugi. Jadi kita tinggal nyaman, air sumur tidak bayar, udara gratis. Coba udara di, di rupiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oksigen itu dirupiahkan Berapa juta rupiah yang harus kita keluarkan untuk oksigen? Namun itu diberikan hanya untuk uh, manusia. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum kan begitu jemaah sekarang rahimanillah wa iyakum iya orang sampai oksigen itu hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum di e, hargai di salah satu rumah sakit itu 311 ribu per jam kan begitu ya itu belum ventilatornya Coba bayangkan 311 ribu per jam Belum ventilatornya Ventilatornya juga Harganya sekitar 450 ribu Maka per bulan Berapa jamah sekalian Kalau kita Diharuskan bayar Oleh Allah Subhanahu SWT Diharuskan bayar oleh Allah Subhanahu SWT Lebih dari 500 juta Yang harus kita keluarkan Per bulan Untuk membayar oksigen saja. Itu baru oksigen belum air dan lain sebagainya. Jadi 500 juta gratis. Tak bayar. Itu baru satu nikmat yang kalau Allah boikot 5 menit saja, subhanallah. Teman-teman kita akan bertakbir 4 kali untuk kita. Kan begitu jemaah sekalian. Itu kalau di boikot 5 aja. Enggak dikasih 5 menit. Sudah. So, Jadi ini yang harus kita renungkan, semua yang diberikan oleh Allah, tinggal kita bersyukur. Tinggal kita bersyukur. Dan apa yang kita lakukan tidak sebanding atas nikmat Allah. Wa in taudu nikmatallahi latu suha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian hitung. Tidak akan bisa kalian hitung. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi hamba yang menggunakan prinsip air susu dibalas air tuba. Dan begitu hadirin sekalian, imanilla wa iyyakum. Iya, dan Allah memerintahkan kita bersyukur bukan karena Allah gila hormat tidak, namun ini untuk kebaikan kita di akhirat kelak untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah mengatakan la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Aku akan tambah nikmatku tersebut. Iya, jadi pelajaran yang eh bisa kita petik hasil penjelasan Al-Imam Wahdal Sallallahu adalah bersyukur ketika kita membaca ayat ini. Huwallazi khalaqala lakum ma fil ardi jami'an. Ah. Yang berikutnya hadir sekarahimanilah wa yakum singkat saja Faedah tafsir yang dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir bahwa ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan tujuh langit setelah penciptaan bumi. Penciptaan tujuh lapis langit itu setelah penciptaan bumi. Kenapa demikian? Karena ada huruf sambung thumma. Ada huruf sambung thumma. Hwaaladhi Khalaqalakum ma fil ardi jamia. Ah. Dialah yang menciptakan Seluruh yang ada di muka bumi ini Untuk kalian Lalu Lalu itu memberikan Faedah kepada kita Bahwa hal setelahnya Waktunya sesudah Hal sebelum lalu tersebut Kan begitu Jadi misalnya kita katakan Saya masuk rumah Lalu mandi Mandi itu setelah kita masuk rumah Nah begitu juga Allah mengatakan, "Huwa ladi khalaqalakum ma'afil ardi jamia tum ilas sama pasawahun nasabah asamawat". Jadi setelah Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini, lalu Allah bermaksud ke langit dan menciptakan tujuh lapis langit dengan sempurna. Jadi penciptaan tujuh langit setelah penciptaan bumi. Karena ada kata-kata tsumma. Pertanyaan hadirin saya rahimanillah wa yakum. Bagaimana dengan firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat ke-20 7 sampai 33 apa firman Allah? Allah berfirman, Aantum antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" rafa'a samaka fa wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma aha wa maraha wal jibala arsaaha mata'allakum wali an'amikum apa artinya hadirin sekalian antum asyaddu khalqan amis sama' banaha Apakah kalian yang paling sulit penciptaannya atau langit yang, kami, yang Allah bangun? Rofa'asam kahfasawaha. Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan dan Allah jadikan malam gelap gulita dan siang terang benerang. Wal ardobak dada di kadahha. Selanjutnya bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengeluarkan mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Allah pancangkan gunung dengan kokoh sebagai perhiasan untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Yang perlu kita garis bawahi di sini Allah mengatakan, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang Allah bangun? Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan. Dan Allah menjadikan malam gelap gulita dan siang terang benerang. Setelah itu baru bumi Allah hamparkan. Bisa dipahami ada sekalian? Jadi setelah itu Bumi Allah hamparkan Ini Yang menjadi tanda tanya Di hadapan kita Secara Sepintas Surat An-Naziat Menjelaskan Bahwa mana yang diciptakan Allah terlebih dahulu Bumi atau langit Langit Baru bumi Namun Ini adalah kesimpulan Yang kurang tepat Kenapa? Karena kesimpulan yang tepat adalah bahwa bumi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu tujuh langit. Lalu setelah itu Allah menghamparkan bumi. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas Beliau mengatakan Bi annal arda huliqat qablas sama Bahwa bumi Itu diciptakan sebelum Langit Wa annal arda innama Duhiyat ba'da khalkis sama Dan langit Baru dihamparkan Setelah penciptaan Langit Jadi maksudnya begini Penciptaan bumi dan langit kan ada 6 hari ya bumi diciptakan selama dua hari lalu langit diciptakan selama dua hari, lalu selanjutnya, dua hari terakhir Allah hamparkan bumi apa yang dimaksud hamparkan? seperti yang Allah firmankan dalam surat an naziat jadi bedakan antara menghampar dan menciptakan, Allah tidak mengatakan wal-ardo ba'da thadika khalaqoha Namun Allah mengatakan wal ardh dzalika dahaha. Arti menghampar setelah bumi diciptakan oleh Allah, lalu Allah menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah kembali mengurus bumi dan Allah keluarkan isi perut bumi. Allah keluarkan mata airnya. Makanya Allah mengatakan Minha wa Ini adalah tafsir menghamparkan. Maksud dihamparkan adalah, Jadi waktu Allah ciptakan bumi, Tidak ada tumbuhan dan seterusnya. Lalu Allah menciptakan langit. Jadi tidak ada air, tidak ada tumbuhan, Tidak ada apa-apa. Lalu Allah menciptakan langit, Setelah Allah menciptakan langit, Baru Allah mengeluarkan air dari perut bumi. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah memancangkan pegunungan dan lain sebagainya jadi bedakan antara khalak mencipta dan dahyu atau menghamparkan oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat an-nazi'at wal-ar-do ba'da dhalika dahaha dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Allah tidak mengatakan Allah ciptakan, tapi Allah hamparkan. Inilah cara menggabungkan dua dalil ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid dan dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi sekali lagi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bumi selama dua hari Dan perinciannya dapat dilihat Dalam surat Fussilat Ayat 9 sampai 12 Sebagaimana Allah mengatakan Kul a'innakum latakfuruna Billadhi khalaqal arda Fi yaumain Wataja'aluna lahu andada Thalika rabbul alamin Katakan lawai Muhammad Kepada mereka Patutkah mereka kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi selama dua hari dan mereka menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Zadika Rabbul Alamin Allah larab semesta alam ini Allah Allah melalui وَجَعَلَا فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْكِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا di arba'ati ayam Sawa'an lisa'ilin Lalu Allah Jadikan gunung-gunung yang kokoh Di atasnya Dan Allah berkahi Dan Allah rancang Makanan untuk penghuni bumi Dan itu yang dimaksud dipancang Dihamparkan Dan totalnya empat hari kata Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah jawaban bagi orang yang bertanya maksud empat hari kata para ulama dua hari menciptakan bumi lalu jeda dulu dua hari menciptakan langit baru dua hari menciptakan atau menghamparkan bumi jadi totalnya mengurus bumi berapa empat hari bisa dipahami jadi bukan empat hari sekaligus dan ini bukan empat tambah dua namun dua hari dua hari yang dijeda dengan penciptaan langit bisa dipahami karena Allah berfirman dalam ayat yang ke 12 apa fakoda huna sab'as sama fi yaumine dan Allah menciptakan dan menyempurnakan tujuh langit selama dua hari selama dua Hari, jadi dua hari menciptakan bumi, lalu dua hari menciptakan langit, lalu dua hari menghamparkan isi bumi atau menghamparkan bumi. Itulah uh, kronologi singkat penciptaan bumi dan langit. Penciptaan bumi dan dan langit hadir secara rahimana, wa iyakum. Jadi intinya bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu dari langit dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abbas bi annal ardh khuliqat qabla sama bahwa bumi diciptakan sebelum langit dan inilah makna firman Allah wallazi khalaqalaquma fil ardi jami'ah tsummastawa ila sama dia lah Allah yang menciptakan seluruh bumi dan atau dialah Allah yang menciptakan bumi dan seisinya untuk kalian lalu Allah bermaksud menuju langit untuk menciptakannya dan Allah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya tersebut jadi Allah menciptakan langit yang tujuh dan menyempurnakan hal itu adapun makna surat an-Naziat artinya dihamparkan setelah penciptaan langit saya rasa cukup sampai di sini aku lupa Wa wassalamualaikum آيات من القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آيات من القرآن